Ja. Ngono iki lho, Des. Yeah. Pak Dodot karo bli karo ra baen-baen. Yo, ra baen-baen iki apa ora. Pak Restu Pangga iki lho, ngundang kanca-kanca duwi Pangga kanggo kebahagiaane putra-putrine. Yeah. Iki nek ning desoku jenenge Sangar. Oh, ning desamu jenenge Sangar. Nah, ane, nek ning kene yeah. apa? Ten priki asmane napa, Bu? Mantep Bu. Ya. Mantep. Nah, Dipadu juga audio selekta. Terima kasih juga teman-teman Aqila Enterprise. ya yeah. Ini Ibu Des Gulik yeah. sakit tebang sayang dua. Oke, okay. kali ini spesial pak buat Ibu. Ya, pak langsung diputar lagunya nggih. Okay. Bapak Ayo. jangan tegang-tegang, Pak, goyangnya, Pak. Pa hmm. Bapak malu-malu. Pak Dodot mriki mboten napa-napa. Iya, enggak apa-apa. Kok aja nyedak Pak Dodot lho. Aku nengkon okay. ora cedak-cedak. Iya, mboten napa. Okay, Yo. Nggih okay, kawan, kita diiran kita mainkan siapa malam hari ini ada Desi. Tata kita bermain bersama. We bang out! Oh, ja, ja, ja, Dulu sebelum nikah pasukan teman holik dia. Oh ah, benar. Isok goyang ini-ini. Okay, ini. yes. Pak Dodot terima kasih. Liga, terima kasih matur, Bapak. Sebalur. Sekali lagi terima buat mas. Mbak Indah dan juga Mas Bayar. Terima Bayagi. kasih Ibu. Mudah-mudahan berbahaya selalu. Ya. Mas.